Andalidir andali, andali. menebar bima bersandar Al-Quran Al dan As-Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sadaulah ilah ilah wahdahu la sharikalah wa sadauna Muhammadan abduhuar rosulu. Sebelum dimulai kajian ini, mohon untuk mengisi daftar hadir yang ada di luar. Yang kedua, mohon untuk Bapak-bapak rapat ya. Kita biasakan untuk rapat. Kita akan mengikuti materi yang disampaikan oleh Ya beliau nya gak mau disebut Ustaz Al-A Iksanul Farugi Beliau adalah aktivis MMS MMS itu adalah Misi medis Surya Jadi beliau Dan MMS sudah berada Di Surya sudah satu tahun jadi beliau akan menceritakan kehidupan di Suria itu yang sebenarnya bagaimana. Dikarenakan sering kita mendengar di berita media sosial apalagi media media yang ada di Indonesia kita ketahui berita-berita yang ada itu sering diklinter. Jadi tidak banyak sekali berita itu yang melenceng dari kebenaran. Kemudian MMS sendiri, alhamdulillah sudah banyak membantu, banyak membantu di perjuangan saudara-saudara kita seiman yang ada di Suria dalam bentuk banyak sekali, bahkan sudah membuat pabrik roti saja. Pabrik roti Mahsari. Pak pabrik roti, jadi Mahsari dan pabrik roti yang mensuplai. Orang-orang Suria yang yang berjuang di sana. Sekali lagi pertemuan ini adalah Ustadz eh, Al-Ah Iksanul Parugi ini akan menceritakan. Jadi perkembangan Suria itu bagaimana? Jadi kita benar-benar tahu dari uh, saksi hidup yang pernah ke sana dalam satu tahun tidak ya, beberapa hari atau beberapa bulan, beliau setahun di sana yang akan menceritakan secara langsung. Tema kali ini yaitu mengikat cinta di bumi Syam yang didukung oleh Yayasan Masjid Yayasan Al Amin Mer, Takmir Masjid Al Amin, kemudian Yayasan Nizal Fitro Tabasum Tabasum MD Kemudian FKI Abandaan dan Masjid Nidol Metro yang ada Siduarjo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Al -Ah Faruki Al-A Isanul Faruqi Hawi Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahillazi hadana li hada ma Allahumma salli wa sallim قال الله تعالى عز و الله النشيد الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله و مع الصالحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله حيثما كنت و اتسيء الحسنات تمحوها و الناس بخلق حسن الحمد لله Ikhwati wa akhwati fillah rahmani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan sifat kasih sayangnya Allah pun mensifati dengan dirinya sebagai al hati yang memberikan petunjuk sehingga kita disempurnakan nikmat karena kita memperoleh nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabat dan para pengikutnya setia menjalankan sunahnya hingga yang berikutnya. Dan semoga kita semua yang di sini termasuk daripada umat beliau dan diakui sebagai umat beliau nanti ketika hari dimana banyak orang berlomba-lomba meminta pengakuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umatnya. Dan kita meminta kepada Allah taala diberikan kemampuan Agar bisa ikut al wa batinan Mengikuti langkah beliau secara al dan batin Agar Betul-betul Bisa menjadi penolong kita di hari kiamat nanti Ikhwati wa khawati fillahirrahim wa rahimakumullah Alhamdulillah Perkenalkan sedikit Saya Iksan Al-Faruqi Biasa disapa, Sapa Dipanggil Ihsan Aktivitas untuk saat ini, saya ngurusi lembaga misi medis Suriah, dan sebelumnya saya lebih banyak ngurusi dakwah di pedalaman. Jadi sebelum di Suriah saya berada di Al Mahirah, tepatnya di Kabupaten Al Mahirah Timur kita ngurusi masyarakat pedalaman bimbingan mereka ngajari ngaji mereka dan kita membuat sekolah ngajari anak-anak warga sana untuk bisa mengenal agamanya Allah ini sampai saat ini walaupun di jauhnya ngurusinya banyak yang ngurusi suriah ngurusi al-mahira ini penampakan murid-murid saya di sana jadi di sana kita mulai merintis sekolah kalau saya membacakan kepada teman-teman ini penampakan anak-anak saya di sana anak secara jalur ideologis bukan anak biologis karena masih bujang belum punya anak biologis ini anak-anak kami ideologis mereka menghapal Quran mereka belajar din dan sampai saat ini alhamdulillah murid kita yang formal 170 kalau ditotal semuanya 300 dengan binaan sekitar 10 desa di sana ditangani sendiri ini eh, sebelum saya memba suri mungkin nanti ada yang tertarik untuk dakwah ke Al Mahira ke kedalaman Silakan sekalian promo saya. Saya pusing ini. Saya punya banyak binaan tapi kemarin ngajak teman-teman Tidak -teman, ada yang mau Kalo, ke pondok-pondok pesantren, aktivis dakwah, aktivis dakwah tidak ada yang mau. Padahal di sana masyarakat membutuhkan sekali dakwah. Nih anak-anak ini, anak -anak ini Masya Allah ini 4 tahun sudah masuk dua juz semua ini. 4 tahun, 7 tahun sudah masuk dua juz semua. Apa rahasianya? Alhamdulillah bapaknya masih merokok Percaya Anda. Ini bapaknya masih merokok, bukan orang kelajian Tapi bapaknya ingin anaknya baik Anaknya menghafal quran, bapaknya meruja ah Tiap hari, sampai anaknya diberikan jiletop seperti ini Baik, ini perkenalan singkat dari saya Saya akan berbicara tentang suriah Mungkin hal mahera nanti di lain waktu Apa, Problematika dan dilematika dakwah di pedalaman Saya sungguh berharap sebenarnya Karena yang lebih dekat saja ya Kalau ada yang bisa diajak ke sana Sepuluh desa Baik saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita bermula dari Misi Suriah. Ya. Ini lembaga ini dibentuk Sekitar 4 tahun yang lalu Dengan teman-teman Waktu itu digagas oleh Saudara kita Al-Ah Fati Yazid At-Tamimi Salah satu alumni Sandran Al-Irsad Salah tiga Jadi beliau dulu Karena ini anak petualang Suka kesana kemari Menjadi tim pemerintah manusia Waktu itu pernah gabung dengan Mercy Lagi Ketika Mercy sudah terindikasi Si Ah terus Rizal maka dia keluar. Setelah terjadi revolusi di Suriah terjadi pertempuran eh, jihad di Suriah. Waktu itu mengajak Timarzi untuk maju, untuk masuk ternyata tidak mau. Karena ternyata apa? Menganggap bahwasanya adalah perang saudara. Padahal itu bukan perang saudara, yang ada itu adalah perang akidah. Pertempuran antara Islam dan Syiah. Itu harus dipahami. Ini ya, yang pertama harus kita pahami bahwasanya yang terjadi di Suriah itu bukan pertempuran saudara tetapi pertempuran iman dan kafir, iman dan kufur antara Islam dan Syiah. baik 4 tahun beliau mulai merintis, mulai mengumpulkan dana waktu itu hanya dana sekedar untuk datang ke Suriah untuk melihat seperti apa setelah keadaan di Suriah waktu itu karena belum punya kendaraan atau belum punya lembaga beliau menumpang di Hilal Ahmad Society Indonesia yaitu Hasi dengan teman-teman hasil beliau masuk di Suriah Sekitar 4 tahun yang lalu Dia masuk di sana melihat keadaan Suriah Beliau mundar-mandir ke sana kemari Akhirnya beliau memutuskan Untuk membentuk lembaga sendiri Kemudian dibentuklah misi Medis Suriah Lembaga ilegal Hanya punya nama gak punya badan hukum gitu. Jadi selama sekian tahun Hanya bergerak Waktu itu Di dunia maya Jadi hanya nulis di facebook dan sebagainya jadi lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyata ya sekarang timnya kita cuma 4 orang kali orang-orang yang tidak jelas, orang yang hidupnya tidak jelas semua, orang-orang nekat gitu rasanya. jadi selama 4 tahun kita membuat program banyak jadi karena kita bermulanya misi medis suriah ya, karena basisnya itu memang basicnya adalah medis bagaimana kita membuat pertolongan medis di sana, membuat rumah sakit lapangan kemudian membuat klinik untuk orang-orang yang ada di kamp pengungsian itu awal, tapi seiring berjalannya masa, permasalahan suriah semakin kompleks Hingga akhirnya kita memutuskan membuka sekolah, membuka pabrik roti, membuat mahas syari'i, menyantuni anak-anak uh, yatim suhada Kemudian juga, uh, apa namanya, kalau pas musim dingin kita membuat winter project untuk pengadaan baju hangat di musim dingin Jadi semakin banyak amanah yang kita pikul Dan selama 4 tahun ini, Alhamdulillah dengan izin Allah Lembaga ilegal kita ini, tapi baru saja buat badan hukum karena dituntut, sudah menyalurkan sekitar 15 miliar untuk Suriah. Alhamdulillah, 15 miliar untuk Suriah kita alokasikan kesana. Dengan tim sudah sekitar pemberangkatan sekitar, sekitar 8 eh 7, 8 tim. Dan tim pertama yang menembus kesana satu tahun adalah tim saya, tim boneknya itu saya pertama. Jadi kalau yang lain, tim-tim lain dari NGO lain itu memang rata-rata mereka satu bulan, bukan karena mereka pengecut atau anu enggak, karena tuntutan imigrasi. Jadi memang kesana kan kita lewatnya Turki ya, lewat Turki dengan visa kunjungan hanya satu bulan. Jadi satu bulan harus balik ke Indonesia. Seperti ustad aku saat ketemu sama beliau itu ya, beliau satu bulan, nah, beliau kan memang apa profesional gitu ya orangnya mikirnya kan pas jangan kayak kita kita ini mereka mikirnya orang orang cekhon gitu kan main tabrak saja kemarin ditawari kalau ke Suriah rencananya berapa lama satu bulan dua bulan saya bilang tanggung ngapain yang di sana cuma satu dua bulan setahun gitu akhirnya kasih setahun akhirnya melanggar imigrasi di Turki selama sebelas bulan alhamdulillah selamat itu Betul. Jadi tim kita, saya tim berempat. Yang satu tim sah dengan saya Abu Aisyah yang anak Semarang dia sudah tidak mau pulang ke Indonesia. Breom sudah mau hijrah, beliau sudah ingin mati di bumi Bumi sah. Tim tim saya. Jadi satu tahun di sana mulai membuka jalan, mengawasi program-program kita yang ada di sana. Dan selama satu tahun, tapi alhamdulillah kemarin ketika di Turki kita balik, eh, kita balik lewat Turki kan lewat jalan-jalan tikus juga, ngomong jalan anu, jalannya bukan jalan formal. Lewat jalan, jalan formal kita ditangkap sama polisi Turki. Iya, kalau polisinya kayak. Karena polisi Turki kan ada polisi Anya juga. Habis kita dikuliti itu sama orang CIA. Karena tahu kita membawa bantuan untuk rakyat Suriah. Dan itu. Akhirnya selamat. Selamat sampai di Indonesia, selamat selama satu tahun. Dan program kita masih berjalan di sana. Jadi banyak sekali program-program yang kita bawa di sana. Kalau ini, ini foto ini adalah kita operasional untuk madrasah yang ditutup. Jadi di sana anak sekolah, yang adik-adik yang di sini saya kasih tahu. Kalau teman-teman kalian Surya di Surya sana, mereka sekolah itu liburnya bisa sewaktu-waktu. Jadi enggak nunggu tanggal merah. Liburnya tandanya apa? Kalau sudah ada bunyi pesawat, itu libur sekolahnya. Kalau sudah ada bunyi helikopter tuh rrrr. Tandanya harus libur itu Karena apa? Sekolahnya pasti akan dijatuhi bom Karena mereka men sekolah masih itu gak di tidak dipilih Jadi orang siah itu Mereka itu yang kecil, yang bayi, yang tua renta, yang bungkuk, yang anak-anak semuanya disikat Hingga sampai 4 tahun ini Jumlah korban daripada rakyat suriah yang gugur Dibantai oleh rezim siah itu sebanyak 300 ribu orang Menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di akhir abad ini Bahkan Palestina tidak ada, ada apa-apanya kalau secara kuantitas Selama puluhan tahun Diberdili sama Israel, dibunuh sama Israel, sama Yahudi Sampai jumlah korban sekitar 60 atau 70 ribu Selama puluhan tahun Tetapi di Suriah selama 4 tahun mencapai 300 ribu ini harus kita tahu. Inilah yang terjadi pembantaian masal. Baik, seperti apa sih di di Suriah? Memang saya berikan ini salah satu potret ketika saya dijatuhi bom. Alhamdulillah selamat waktu itu. Hmm, Afan, bukan ini. Ini anak yang tertimbun, jangan. Ini salah satu video yang bisa saya abadikan ketika saya dijatuhi bom. Dua bom dalam satu waktu. Nah ini helikopter-helikopter pembunuh. Ini. Saya nyungsep waktu ini. Jadi pas lagi belanja kebutuhan, datang helikopter di atas, pemilik toko bilang ya Abu Zuber masuk ke dalam masuk ke dalam, betul suara bom jatuh langsung kaca pecah-pecah untung selamat masih dua kali dekat cuma jarak sekitar berapa belas meter itu ini bom birmil yang diluncurkan, ini adalah lempengan besi setebal berapa sentimeter dan di dalamnya sekitar satu kental TNT jadi jadi kalau jatuh kena bangunan Tiga lantai langsung rontok sampai ke pondasi. Satu bom. Dan kita hari-hari melihat seperti ini. Inilah yang terjadi. Masjid, sekolah, rumah sakit, rumah-rumah, toko, pasar, semuanya ditarget. Antum boleh percaya atau tidak Di kota Halat, dalam satu hari itu sampai 300 bom 300 bom dijatuhkan Dalam satu hari Ketika saya, waktu di Suriah, waktu di, masih di markas Itu di bulan Ramadan, mereka gendeng-gendengnya itu di bulan Ramadan Jadi mulai buka puasa, pas sahur itu mereka jatuhkan Waktu itu satu bulan saya hitung sekitar 600 bom dijatuhkan tempat kita Di tempat kami Ini potret dari Daya hancur yang luar biasa Dari Pembirmil Dan setiap hari Mungkin kalau di seluruh surya itu Sampai seribu bahkan Alhamdulillah. Jadi seperti itu, dan itu kita melihat hari-hari bukan cuma satu puluhan, dan mereka tidak punya mata bomnya itu, semuanya ditarget. Ini hanya satu, ini hanya satu jenisnya, namanya bom birbil. Ada namanya suatu arat-arat roket yang sebesarnya pokok kelapa itu. Jadi mereka itu dari di di dari apa dari lima kilo. Jadi kita kaum orang perasaan seperti di masjid ini tidak ada apa-apa tiba-tiba leher habis. Tanpa ada Pembukaan, tanpa ada prolog Tiba-tiba meledak, tiba-tiba menjadi hancur semuanya Disinilah Saya berbicara Biar tahu keadaan surya Hari-hari dan hari-hari masih sama Seperti ini Dan mereka selain hibong Hari-hari mereka itu diisolasi Sampai bantuan tidak bisa masuk Mereka kelaparan Sakit kelaparan Tidak bisa masuk bantuan sama sekali Bahkan di tempat kita sebelumnya, sebelum kita membuka pabrik roti, Mujahidin itu kelaparan. Waktu itu tanya sama kita, bagaimana, bisa enggak mengoperasikan pabrik roti lagi? Waktu itu saya konsultasi dengan pimpinan MMS, bagaimana kita? Kita siap tidak mengoperasikan pabrik roti? Perbulan 15.000 dolar, itu angka yang besar. Siap? Oke, okay. siap. Kenapa? Kenapa kita harus mengoperasikan pabrik roti? Salah satu contohnya yang terjadi di Gautau Timur. Ini satu. Dan yang seperti ini ribuan. Kita kalau makan masih kita buang-buang mungkin. Di sana ada yang makan rumput, makan kucing, makan macam-macam juga yang bisa dimakan mereka makan. Ini yang terjadi Jadi betul-betul diisolasi Bantuan bahkan dari IPBB Tidak bisa masuk waktu itu Sekarang cuma satu dua Bisa diperbolehkan masuk Tapi sampai sekarang orang kelaparan Ini yang terjadi Yang terjadi dengan Ahlus Syam Yang di mana Rasulullah mengatakan Tuh bahali Ahlus Syam Beruntunglah Ahlus Syam di mana Rasul mengatakan Allahumma barik lana fisa mina, ya Allah berkahilah kami di dalam pada syam kami. Di mana Allah mengatakan idafasat alusyam lah khairafikum. Jika alusyam itu rusak maka tidak ada, ada keimanan, tidak ada kebaikan pada kalian. Di mana Rasulullah SAW bersabda idawak alfitanu alimanu bisyam. Ketika terjadi fitnah iman itu adanya di syam. Di sinilah tempatnya iman, tempatnya, tempatnya. Bentengnya terakhir daripada kaum muslimin Betul-betul sekarang dihancurkan Ini yang terjadi di sana Hingga kami dengan teman-teman Apapun yang bisa kami lakukan Akan kami lakukan untuk Ahlusya Saya kemarin saya katakan Ketika saya di Suria Selama satu tahun Saya terbayang-bayang apa? Yang saya bayangkan adalah Saya punya punya jemaah di sana Punya binaan di sana Banyak sekian puluh desa sekian sekian ratus anak. Saya harus kembali ke Indonesia untuk apa? Saya akan ajari mereka nilai-nilai pengorbanan dari penduduk Sampoan untuk anak-anak saya di sana. Ketika saya sudah di al kemarin berangkat lagi saya di Al-Mahira 4 bulan di telepon. Urusi Sam, sar semakin memburuk, surya semakin memburuk. Kembali ke Jawa, tinggalkan al Mikirnya macam-macam sudah ini. Itu yang terjadi. Itu kelaparan. Membangkit di mana-mana. Kalau ini yang baru saja terjadi kemarin, saya dapat kiriman dari Ikhwan. Rasaila kuli Muslimin, Rasaila kuli man yang tembah ila hadal Islam. Bar yang kuli Muslimin kita nak kitalun, bukan aspek yang asli. Aina Islam, aina man yang berjati darat Islam, kita nak kitalu Fanae al khawf, wa yakin. Adzabt la min Allah, wa sanaat fit. Allah ya adzab min nazar, wa sanaat nazar, wa sanaat nazar. Wa yakin. Lafuul al harb wal muslimin. Taqom. An'am fasiqulun. Sanaasyukum Allahumma. Katakan seperti itu. Diemnya kalian itu sudah membunuh kami. Ketika orang tahu, sebenarnya kita tidak menjadi muslim pun cukup untuk kita itu kasihan. Kita nggak punya agama pun cukup kita itu kasihan karena itu kita manusia. Tapi ketika kita berbicara di sini ada iman dalam hati, di sana ada ikatan islam, kita yakin ada namanya awalal awalbarol, maka disitulah seharusnya. Ada gerak dalam diri kita Maka membantu Suriah Seperti salah seorang ulama yang saya kutip Bagi mereka yang tahu dan mampu Maka hukumnya Fardu Ain semampu mereka Semampu mereka Hukumnya Fardu Ain. Itu yang terjadi di Suriah. Ini salah satu Ini markas MMS Di roket hancur Ini markas kita Antum perlu ketahui bahwasannya misi yang di Misi medisulia, kami memang sengaja membuat markas di garis depan, di garis depan pertempuran, Misi ini markas kita di garis depan pertempuran, sekarang menjadi ring satu. Karena kita ingin tahu sebenarnya yang terjadi di garis depan itu seperti apa. Dan kami juga ingin dana yang muslimin serahkan kepada kami, itu bukan hanya bernilai sebatas rasa manusia dan kemanusiaan sebatas kasihan, tapi bernilai siat desa bililahnya. Ini markas kami. Ini depan markas. Ini samping, ini kamar saya dirokat. Waktu itu pesawat mi dirokat sampai hancur. Sampai pintu jebol, pintu besi itu jebol semuanya. Waktu itu mas saya yang menjadi mas saya mengatakan, Ya Abu sudah. Bagaimana kita pindah saja markas. Jangan bangun lagi, bangun lagi. Tidak boleh lagi nggak apa-apa sudah. Kita di sini. Ini masih tempat jumatan, tempat macam-macam di sini. Markas kita. Ini depannya markas. Jadi waktu kita sholat itu depan masjid, samping masjid itu, itu diroket sama pesawat ini Alhamdulillah saya selamat, cuma ngelimpang saja Jempalian, Alhamdulillah saya nggak kena nggak kena, meleset itu soalnya sepian, roket tuh meleset kalau kena ya tembus, pecah biasanya kalau kena sini biasanya langsung pecah pecahnya langsung buka, begini. pecah saking tajamnya, dan panas, saming, panas. nih, misi medisulia ya, seperti itu terus apa sih program kita? saya katakan tadi, sebenarnya program kita itu adalah awal itu adalah memang murni medis membawa dokter, meobati, dan sebagainya tapi seiring berjalannya masa, banyak-banyak urusan yang harus kita selesaikan orang kelapa, dan sebagainya kita akhirnya membuat pabrik roti dan alhamdulillah sudah satu tahun lebih kita operasikan pabrik roti inilah perwujudan pabrik roti dari Indonesia untuk Suriah Ini pabrik roti yang kita buat Setiap bulan Sekitar Memerlukan dana 15.000 dolar Untuk operasional Satu pabrik roti Dan kita sudah membuat pabrik roti Di tempat yang lain lagi Kalau orang Suriah mengatakan La qubza la agla La qubza la agla ان شاء الله اننا وراكم في سوريا وبمساعده من اخواننا ان شاء الله تعالى الله تعالى ايجره الخير في 2020 من تشديد الثاني لعام 2014 السلام عليكم اخي هي adalah salah seorang anggota Jaba Islamiyah anggota Syar'i Ini tetangga saya Kemarin baru saja Sahid terkena roket Konkoros ketika pulang dari ribet beliau Baru saja Nih Wujud dari salah satu tetangga-tetangga Isi Megisurya seperti ini Bagaimana nanya Sudah bisa ditempati Terima kasih jamaah hadir markaz di tawjih khusus markas ini lihat bangunannya tadi ada bolong-bolong Itu bekas kena roket itu pabrik roti kenapa ternak roket itu karena dia berada di jalur perbatasan namanya Abu Ali Delapan orang Al anaknya laki-laki semuanya mujahid fisabilillah 8 orang anaknya semuanya disuruh berziat yang orang tua tadi dan kamu la masila lahu bi at'am al miskin wal ja'i wal faqir wal ghani ayran alhamdulillah rabb al alamin nami Allah <-tuh> yihfazna ya min zawal qadima anami ya rabb لانه ماده الخبز عندنا هون ماده اساسيه ولا يمكن الاستغناء عنها الباقي di hadiah, kueh khasnya tidak mesti asas. Ama hingga kueh khasnya tidak asas, tidak boleh diabaikan. itu papan roti ini kita buat juga di garis depan. Untuk siapa siapa yang makan itu, kita berikan kepada penduduk dan kita berikan mereka yang menjadi murabidin Bismillah, menjadi orang yang beribadat di jalan Allah, yang berada di garis depan untuk membela daripada muslih itu. Mereka yang ribat visabilah. Di mana Rasulullah s.a.w. bersabda, ribatun, ribatu yaumin visabilah, al-ghalu minat dunya, khairu minat dunya wa ma'alaika. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jadi ratinya orang Indonesia yang makan itu juga pujahidin. Ketika terjadi pertempuran mereka makan roti kita. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya, manjahat dan gharat dan gharat. Dan barang siapa yang bersiapkan orang yang berperang di jalan Allah, maka seperti mendapatkan pahalanya yang berperang di jalan Allah. Agar orang-orang Indonesia itu juga mendapatkan pahala Bagian daripada jihadnya Ahli sunnah suriah Makanya kita bukan cuma sekedar di perbatasan Terus di perbatasan bagaimana ada Program kita banyak Kalau tidak ada pertempuran kita di perbatasan Kenapa kita di pertempuran? Kita membuat Apa namanya Membuat klinik lapangan Kita membuat Rumah sakit lapangan Apa yang ada minum. kita punya rumah sakit lapangan ini dokter kita yang satu tahun dengan, tim, dengan saya setim dengan saya, Abu Burhan, dokter Henry, orang kuningan dikenal dokter paling gila di front pertempuran kalau berbicara orang Indonesia atau kenapa orang Indonesia di sana nanti sangat dihormati, di salah satunya kita mempunyai sosok ini ini waktu di pertempuran Fahad Wadidya di Idlib Leo kalau sudah terjadi pertempuran, beliau hanya mengatakan, pokoknya maju pokoknya kita tolong Ujaitin mau maju, hingga kemarin kita punya ambulan yang kita join sama Roja eh, iya, sama Roja sama Ustaz usaha besar, beli ambulan berdua kan dipakai sama beliau, kena roket ambles, akhirnya ambulannya gak bisa dipakai, hancur ketika pertempuran, kata dokter Surya gak ada dokter Indonesia cuma satu-satunya yang ada di garis depan untuk menolong mujahidin percaya tidak? jadi saya katakan ini dokter paling hebat ini betul, junun betul kalian tidak mikir pokoknya, maju, maju, maju iman nasar wa iman sahadah pokoknya kita nanti menang, pulang menang atau kita dapat kesahidan ini beliau akhirnya pernah diculik sama penjahat di Suriah. pernah dia diculik selama 4 hari penjahat di ultimatum, seluruh kelompok mujahidin kalau itu orang indonesia tidak dibebaskan kami akan perangi kalian sebagaimana kami merangi rovido Seluruh kompok Mujahidin itu senjata lengkap mau ini, yang diluruh, yang nyulik ini Ini orang Indonesia Alhamdulillah dihormati di sana di, di garis depan pertempuran Waktu dihalap, beliau waktu itu di markas Mujahidin, bermarkas di situ Buka klinik di situ Tiga lantai markasnya diroket pesawat ini, langsung luruh Tujuh ikhwan langsung sahib waktu itu Insyaallah. Beliau selamat, cuma luka yang timnya dia orang matura tertimpa bangunan segini tertipa balok itu sampai satu bulan om jadi harusnya dia nolong orang suriah malah dia ditolong orang suriah Dan satu bulan ga bisa gak bisa gerak. ini tim kita ini dari sisi medis tapi sisi medis lainnya apa yang kita lakukan selain kita itu perangkat yang tidak tiada paling cuma tiga bulan sekali, empat bulan sekali atau dua bulan sekali paling tidak ada kita ke camp pengurusian, kita ngurusi orang-orang yang ngurusi di sana memberikan apa layanan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi di situ kita ke kamp-kamp ke pengungsian untuk apa? memberikan layanan kesehatannya salah satu kamp pengungsian di sini. Ini mereka yang hancur, terusir dari rumahnya, kita biasanya se sebulan dua kali ke kamp pengungsian untuk memberikan layanan pengobatan. Jadi mereka, berikan obat ini. Ini sama anak-anak, orang-orang di sana. Ini ini ini yang kita lakukan Muter, bukan cuma satu tempat, banyak tempat Kita punya program banyak sekali Kan usianya kita urusi banyak sekali Ini adalah layanan medisnya Tadi saya berbicara Layanan medis Kita berbicara program dulu ya Kemudian Sekarang yang akan kita buat Yang akan kita buat Kalau dulu kita cuma menyatuni mahasari Insyaallah dalam waktu dekat kita akan membuat makhard shar'i yang pertama kali dari Indonesia untuk Suriah. Ini kemarin seorang ikhwan kita Abu Walid orang Aceh, beliau berinfak sebanyak 10.000 dolar untuk membeli tanahnya sekitar setengah hektar di perbatasan Turki. Ini masih masuk Suriah. Kemudian kita kumpulkan dana untuk membuat makhard shar'i, mulai pondasi ini salah satu bentuknya. Ini sudah mulai jadi. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan mengumpulkan anak-anak yatim, yatim yatimnya sudah ada atau anak-anak yang ada di pengungsian, kita kumpulkan di situ. Kita ajari untuk menghafal Quran, kita ajari ilmu tind dengan mendatangkan para maseh dari lembaga syariah. Eh dari dari haya syariah kita undang untuk mengajari anak-anak ini menjadi penghafal Quran. Yang pertama dari Indonesia Sulianti Sol. Dan jangan jangan tanya lagi. Kalau anak-anak ini sudah jadi sudah dewasa apa yang mereka lakukan? Tidak lain tidak bukan selain mereka diajari ilmu syar'i, menghafal Quran, jelas mereka akan diberikan tabih askaria. Pendidikan militer untuk dijadikan mujahidin di Jadi insyaallah siapapun saya katakan yang berinvestasi untuk untuk program ini dia akan dapatkan pahalanya penghafal Quran, dia akan akan dapatkan pahalanya orang yang belajar pelajaran ilmu din dan dia akan dapatkan orang yang pahalanya orang yang keedat Dia akan dapatkan pahalanya orang, -orang yang ribat Dan dia akan dapatkan Pahalanya orang yang jihad ribat <tuh> InsyaAllah ini program kita Sudah kita jalankan Sebentar lagi akan jadi kita tinggal kumpulkan anak-anak Dari Indonesia untuk Suriah Masyari Biar apa? Biar pintar mereka. Karena selama 40 tahun anak harus ketahui Terjadi pembodohan yang luar biasa Di masyarakat Suriah jadi selama 40 tahun lebih itu masyarakat Suriah dijauhkan dari din yang nah, Jadi pasca bapaknya Basar al-Asad itu Hafiz al-Asad, Lanatullah alaihi fiqabrihi itu Dia oh, orang ngaji begini, jangan kaknya besok udah masuk penjara pak lah. Orang kumpul-kumpul begini besok udah masuk penjara Kita bicara politik sedikit langsung hidup, 2 tahun 3 tahun, bahkan sampai seumur hidup Orang terlalu rajin ke itu bermasalah bagi pemerintah mereka Hei eh, kitab-kitabnya ulama-ulama yang mau kabar itu tidak boleh masuk di sana Dilarang Apalagi masaya Saudi, waduh haram masuk di sana Dibodohi dengan pebodohan yang luar biasa, dijauhkan Kalau orang surya jelas, otaknya pintar, banyak ulama dari situ kan Negaranya para ambia, para nabi para ambia kan negara Syam Selain itu banyak ulama, Ibnu Taimiya, Imam Nawawi kan dari situ, dari surya kan Orang-orang pintar secara intel intelijen Cuma karena dijauhkan dari agama Menjadi orang bodoh, dipaksa menjadi bodoh Buktinya apa? Mereka baca Quran itu Sampai ikhropnya e keleru-keleru Harusnya kalau jadi fantra Kalau jadi domah, biasa mereka Tabrak sana, tabrak sini Sangat-sangat Saking -sang -sang -sang seperti itu Waktu itu saya ajak anak-anak Komodasi ini, belajar kuliah sama saya Saya sampai bengong, bengong ahlak, kok. Nah sini mula-malik pada Bukan kita gundal itu gondrong itu, harokat lengkap, eratnya terlalu. Mak caj di rumah, rumah jadi kasar. Saya lagi geleng, geleng sampai makrotnya itu loh, makrotnya ada kayak orang mukhis. Huruf dal itu susah nak, jadinya izal semua. Izal, zilal, arzul, zilal, ham, zal semua. Iya begitu betul. Saya sampai erat. Tapi ya herannya di sini akhirnya menjadi maklum. Selama 40 tahun mereka dijauhkan dari din. Dan Allah sudah mengatakan Allahu ta'ala wa al-ahli asy-syam itu kan Allah, lah al Allah itu sudah eh, di hati-hatiin Allah sudah apa apa namanya menjamin ini ke ke ke kemuliaan untuk al-syam. Allah tidak biarkan selama 40 tahun cukuplah 40 tahun mereka dihina di bawah kaki orang Syamusair si ya. Allah susukan rasa keberanian untuk melawan Syamusair si ya. Namanya kita berbicara ini untuk mengembalikan kemuliaan Izzah. Harganya memang mahal. Darah tertumpah sudah biasa. biasa Bukan berarti kita mengentengkan atau meremehkan darah panggung sebut. Itu sebuah harga. Harga yang memang harus dibayar oleh penduduk syah untuk kembali mengembalikan Izzah yang telah dirampas oleh orang, -orang siah. Memang mahal harganya 300 ribu jiwa. Kalau bahasanya yang kemarin yang saya dapat. Jiwanya, darahnya kaum Muslimin itu memang mahal. Hartanya kaum Muslimin itu memang mahal. Tapi akidah itu lebih mahal daripada jiwa dan harta. Betul apa tidak? Mereka punya nyawa, mereka hidup aman, mereka punya rumah. Tapi akidah mereka tinja-inja. Apa gunanya hidup? Maka karena akidah lebih penting daripada hidup. Sehingga akhirnya mereka Allah berikan keberanian untuk melawan tirani daripada rezeki si yang Memang mahal harga yang dia harus dibayar 300 ribu jiwa rusak semua di mana-mana. Disitulah. Jadi kita mengatakan bukan hikmah robbaniyahnya juga kita enggak enggak kemudian di sini sinto gara-garanya kalau makanya itu kamu jangan apa jangan nekop nekop akhirnya sedih sedih itu bukan seperti itu hikmah robbaniyahnya tidak seperti itu kacamata iman tidak seperti itu kacamata iman akan mengatakan menyandingkan keadaan ini dengan dalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Allah sudah menjamin ini kemu, ke kebaikan bagi alusan. Sementara mereka di bawah nusi Anusairiyah akidah didangkalan, jelas kan tidak baik, maka Allah Balikkan keadaan itu walaupun dengan harga yang mahal. Ibarat mereka dengan najis yang luar biasa. Najisnya orang si Anusairiyah ini sudah luar biasa. Najis yang melingkupi orang-orang suliah, najisnya orang si An sudah luar biasa. Tidak bisa dibersihkan dengan air biasa memang. Tidak bisa dengan dibersihkan diguyur air, tidak bisa. Memang harus diguyur dengan darah syuhada sehingga itu betul-betul bersih. Makrobarinya seperti itu. Jadi melihat ini jangan-jangan membahaskan ada sebagian dari saudara kita sinis, tuhan, tuhan, iya karena mengatakan, nggak seperti itu. Karena memang sudah dijamin ini alusnya. Oke, kita lanjutkan kembali Tayaib. Ini adalah program kita Ini adalah untuk masyari Ini masyari ya Insyaallah mungkin dalam akhir tahun ini Sudah bisa jadi insyaallah mudah-mudahan Kalau ada duitnya Kenapa kita membuat masyari Karena itu tadi terjadi pembodohan yang luar biasa Hingga kami ingin dengan teman-teman Mengembalikan anak-anak kembali kepada fitrah Mereka kembali kepada Islam Mereka kembali kepada jin Sehingga mereka berjalan di atas jalan yang sahih Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Berbicara berbicara masalah Al-Quran Ini termasuk Yang membuat kita itu ingin membuat masyari Setelah terjadi pertempuran yang panjang Terjadi korban jiwa yang luar biasa Ahlu Syam itu betul-betul menunjukkan Kapasitasnya sebagai apa Manusia atau makhluk yang dijamin Kebaikan oleh Allah Mereka kembali kepada agamanya Allah Dengan musibah yang luar biasa Mereka kembali kepada Allah mulai memakai hijab syar'i yang perempuan. syar'i itu mulai marah. Ma'at menghafal Quran itu mulai marah. Tidak seperti kita. Kalau balak malah nyajen kan gitu. Yang terjadi. Di sana nih kan. Kembali kepada din. Betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang takut binina. Ya Wa raditu bisari wa khattum an athna biqaari wa taraktum jihada sallallahu alaihi wa la yanzilaha hatta yatsila hatta tajidatiikum Pasti kalian kan, sudah berjuang dengan riba. Sudah ridho dengan perniagaan, dengan cocok tanam. Kemudian kalian sudah memegang ekor-ekor sapi kalian. Sudah terfitnah dengan hewan ternaknya. Dan kalian tinggalkan sihat misailah, Allah akan timpakan kehinaan Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian Akhirnya orang surya mengaplikasikan ini, mereka kembali kepada agamanya Allah Dan Allah pelan-pelan mulai cabut kehinaan itu, mereka sudah bisa mengangkat kepalanya Darah darah tapi mereka bisa mengangkat akidahnya Mereka bisa mengangkat bendera laut tinggi-tinggi di atas bendera nasionalis Benderanya, benderanya siah Itu kan kemerdekaan Ketika mereka kembali kepada Allah Mereka betul-betul kembali Luar biasa mereka, mereka kembali Kalau ada adik-adik di sini, dengarkan baik-baik adik-adik Yang anaknya masih di rumah Tolong nanti disampaikan kepada anaknya yang di rumah Yang punya keponakan Tolong nanti sampaikan di keponakan Yang ada di rumah Anak-anak suri ya Anak-anak Suriah ini anak-anak yang luar biasa. Mereka kembali kepada Al-Quran. Al ini salah satu wujud daripada anak-anak yang menghafal Al-Quran di salah satu mahad, namanya Mah Mahad Abdurrahman bin Aus berjumlah 1.200 anak penghafal Al-Quran. Mereka diajari ilmu tind, mereka diajari khutbah. Anak-anak kecil ini disuruh khutbah di masjid-masjid. Gara-garanya apa? Gara-garanya masayang-masayangnya setelah jihad itu tegak, masayangnya pada kabur Masayangnya yang hafal Qur'an, yang hafal hadis itu pada kabur Karena apa? Ternyata Qur'annya dan hadisnya tidak menolong dirinya dari sifat bifat Jadi banyak masjid-masjid kosong ditinggalkan oleh para masayang Dan anak-anak inilah yang menjadi kotib karena tidak adanya masayang Salah satu ketika jihad itu tegak yang nifak, yang nifak, yang munafik, yang munafik tinggalkan, walaupun dia taruhlah ilmunya tinggi, ilmunya banyak atau punya kemampuan apapun, ketika ada nifak dalam hatinya, pasti dia akan kabur. Makanya kalau di surat at ubah itu kan, suratnya tentang jihad dan di situlah disingkap sifat-sifat orang orang munafik. Maka dikatakan: Man mata walam yazu walam munafis nasiubil ghusyin Ma'ata ala shukratin nifaki. Berangsiapa yang tidak? pernah ber dan tidak mengangankan dirinya untuk ber bisa bilang maka ketika dia mati pasti matinya di ke dalam keadaan kafir dan kafir munafik. Di situlah terjadi saya tidak sampai diceritakan oleh Rafa enggak percaya masa-masa yang sudah Qur'annya ngelothok, hadis yang ngelothok, ketika jihad Allah singkap munafiknya, mereka pun pergi. Hilang sendirian. Dan anak-anak inilah yang menghapal Qur'an mereka mereka menghafal Qur'an. Mereka Khotbah Jum'at. Inilah ini, ini. Ini belajar khotbah ini anak ini. Ini khotbah ini. Lagi khotbah ini. Belajar khotbah Jum'at ini. Usianya berapa? 6 tahun. Ini lagi khotbah ini. Ini waktu itu saya Saya lihat. Oh lagi khotbah. Coba atur khotbah. Mereka khotbah dengan berapi-api. Nah. ingin apa? Ingin menjawabkan khotbah Qur'an. Kalau sudah. Kami insya Allah. Kami akan berjihad sampai kami mendapatkan syahid. Anak-anak kecil ini mengatakan seperti itu. Denganlah ini teman-teman yang masih sekolah. Ini saudara-saudara kalian di sana menghafal Quran. Dan mereka ditinggal Bapak-bapak. Ketika anak-anak ini menghafal Quran, dengarkan baik-baik. Quran mereka betul-betul menggunjam dalam hati mereka. Karena apa? Untuk ber-Quran mereka itu betul-betul yang ditaruhkan adalah nyawa. Anak-anak kecil di sana, anak-anak SD, mereka dimahat Quran untuk satu ayat Nyetor satu ayat, nambah satu ayat itu taruh hanya nyawa Satu ayat Quran Menyetor satu ayat Quran Mengapa satu ayat Quran itu hanya nyawa Seperti kemarin terjadi Di bulan Saban Sa akhir bulan Saban, Sa Di akhir bulan Saban Sa Hampir masuk Ramadan Di darah, di sebuah jameh, di sebuah masjid Di jameh itu, biasanya setiap sore anak-anak Mengapa Quran di situ, datang berbunung-bunung dari rumah Ketika mereka sedang asing menghafal Quran, apa yang terjadi? Rezim si Ahlan Abdullah alaihi apa yang dia lakukan? Mereka mengirim rudal skut yang kedinya sekini, tepat mengenai masjid. Dan coba. Dan 23 orang anak, anak, -anak kecil yang sedang menghafal Quran langsung sahid seketika. 23 Quran. Ya Satu ayat, satu nyawa. Mengapa satu ayat melojak satu ayat itu Harusnya ada nyaman Saya katakan -kata kepada anak-anak Antum, anak, -anak Antum, teman-teman kalian di sana, taruhannya dalam satu ayat. Termasuk makanya saya katakan kepada anak, -anak saya dalam ayat tadi yang saya berikan, anak-anak teman-teman kalian di sana, taruhannya satu ayat satu nyawa. Kalau kalian tidak mau mengabulkan, kalian akan rugi kalah dengan mereka. Harusnya kalian lebih semangat karena dalam keadaan aman. Satu ayat satu nyawa. Dan mata serta kepala saya sendiri juga melihat. Satu ayah, satu nyawa. Di markas saya yang mancur tadi, kita punya masjid, di sebelah ada masjid, anak-anak, mengapa Quran waktu asa. Datang pesawat helikopter. Sudah, bumi, bunyinya itu kalau dengar tuh sudah rasanya bahwa mati sudah terasa sekali. Dan, <tuh> <tuh> <tuh> sampai masjid. Ambil kaca-kaca. Alhamdulillah, untuknya. untungnya gak kena masjidnya, kena samping masjid. Anak-anak yang lagi mengapa pulang terpetal dan kena kasar nah. Tapi enggak ada yang guguruk Alhamdulillah Satu ayat, satu nyawa Saya katakan ajarkan pada anak-anak itu Satu ayat, satu nyawa di sana Sehingga anak-anak di sana Mereka masya Allah Betul-betul Qur'annya itu betul-betul menghujam dalam hati mereka Itu dan mereka diberikan oleh Allah diberikan ketenangan yang lu, luar biasa di dalam Al-Qur'an. Waktu itu saya dengan Dr. Henry kuburan baru dari front pertempuran di Hama, di provinsi Hama. Jadi habis itu Dr. Henry sama sama Dr. Henry itu ke namanya daerah Kaverze di Hama itu hancur rumah diberikan. Waktu itu daerah itu di di di apa? dihancurkan dengan bom florin, eh dengan bom-bom bom fosfor. Bom-bom kimia banyak yang meninggal kita ke sana terus waktu pulang anaknya waktu itu pulang ke markas waktu itu pulang ke markas dengan dokter Henry waktu itu markas kita berada di Idlib ini di sini ini di sini markas kita dengan dokter Henry waktu itu pulang maghrib maghrib pulang ke, kembali ke markas sholat maghrib ke masjid Waktu saya di masjid, masuk masjid, mau ambil butir ya, ada seorang anak muda, anak SD gitu punya, dia membawa musaf, muter-muter itu di apa? Jari, muter -muter di apa? Di halaman cari, muter-muter begini, dia muter biasanya apa? Polosjak gitu, tiba-tiba sih ternyata ada bayar berbunyi, itu tandanya pesawat datang, lampu dimatikan semangat, cepet-cepet mati, biar nggak terdetek, mulai. Wah, sebelah kan laplai. dah mulai berbombade di mana-mana. Tapi saya lihat anak ini. Dia enggak pusing dengan suara bom, dia tetap rukuk ah dan muter-muter gini. Udah, sambil angin berpilil gitu, kulitnya putar-putar begini. Terus seperti itu. Takjub, Allah berikan sakinah dalam hatinya, ketenangan. Terus itu belum seberapa. Ane ambil air Masuk ke masjid, ternyata salat sudah selesai. Masbuk kan kita bikin jamaah sendiri, ngan dokternya. Sebelum kita itu buat jamaah di pojokan, di pojokan masjid itu ada seorang masa yang tua sudah bungkuk, dah putih kanunya, dah putih semua, dah berubah semuanya, bungkuk suaranya sudah terlangka. Nah. Di situ ngumpul anak-anak lagi halal quran, apa quran. Saya perhatikan dari jauh, saya dengar mereka sedang merokyah. Eh, salah satu anak menyetor surat anissa waktu itu. Dan mereka tidak terganggu dengan suara bom Blum, blum, blum Dih, pokoknya, pokoknya mereka menyimak Quran. Lampu dimatikan, suasana tambah gelap Kan tidak kelihatan mustafnya, apa yang mereka lakukan Ternyata sudah bersiap mereka Selain bawa mustaf, mereka bawa apa? Bawa senter bapak ibu Mustafnya pakai senter Muroja'ah pakai senter mereka, masing-masing pakai senter Muroja'ah pakai senter Saya selama sholat itu dah, antara rukuh sujud itu dah perasaan dan tidak karu-karuan Dia ya nangis Dia ya bahagia Saya mengatakan bahkan, bahagia adalah layak penduduk saham ini di jamin Allah ta'ala Layak kalian yang akan memegang bendera kemenangan Islam sholat perubal memang kalian layak Kenapa mereka kembali kepada Quran? Mereka kembali kepada diri mereka, dan mereka betul-betul diberikan keyakinan yang luar biasa Sampai suara bonus seakan-akan tidak berpengaruh pada telinga mereka Mengapa bukan? Terus saya tanya, kenapa saya menangis? Langsung saya pikir saya kembali ke Indonesia Saya terbayang-bayang anak-anak Indonesia itu Allah berikan keamanan mereka tinggalkan Quran orang tuanya tidak peduli anaknya tidak pernah diajari Quran anaknya tidak pernah seru apa anaknya tidak disuruh dipahamkan ajaran Quran untuk apa anaknya dari situlah saya menangis siapa menangis si diri saya sendiri dan menangis si orang orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia. Nah saya katakan saya akan kembali, Insyaallah saya akan kembali ke alam akhirat biar mereka tahu anak anak itu apa yang dilakukan saudara-saudara di dunia. Kalian harus tahu, kalian harus belajar dari mereka. yang lebih lagi ini saya kasih cerita lagi bagaimana mereka dengan Quran yang anak-anak perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik inilah saudara-saudara kalian Nih salah satu lagi ini adalah ini pemandangan enak. di kamp pengungsian Umatul Mu'minin di tepi Turki ini anak-anaknya namanya Burhan ini, ini anak-anaknya Nih satu dua ini sebenarnya banyak utuhnya Anak-anak ini Mereka itu adalah Bapaknya semuanya bubur di medanjian Di buatan tempat khusus rumahnya hancur Bapaknya bubur di medanjian Dia semuanya anak yatim ini Semuanya anak yatim Semuanya anak yatim Nah ini Kita biasanya setiap, setiap dua minggu sekali kita datang ke sini Untuk memberikan layanan pengobatan memberikan layanan pengobatan kepada mereka. Eh Dokter Henry biasanya bawa obat-obatan lengkap. Kalau obat-obatan ringan itu saya ngikuti. Kalau Dokter Henry kan masuk ke dalam ke kampong-kampungan untuk memeriksa, mengobati dan sebagainya. Kalau saya enggak, saya di luar menemani anak-anak ini. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Saya bawa ransel, ransel gunung itu ya. Besar ukuran berapa puluh kilo itu. Saya penuhi dengan biskuit coklat. Anak, anak udah ngerti ah udah ini kalau udah pak lenya datang mesti bawa coklat. Jadi sini ngumpul semua. Nih, coklat dia satu-satu nih, hapal Quran dulu. Satu, dua, tiga. Ini hadisnya paham enggak? Paham enggak? sini. Hafal hadis dulu. Tiap hari seperti itu. Ya kalau saya berpikir, apa sih maksud coklat sebiji? Sekotak coklat ini dikasih gitu. Pispi coklat dikasih. Saya hanya mengatakan saya tidak mungkin tidak bisa memberikan kebahagiaan terus-menerus. Sekali tidak dalam jarak lima menit atau sekian detik saya bisa melihat mereka tersenyum. Setelah itu senyumnya hilang, karena cepatnya habis. Kenapa mereka hidup tidak pengungsian? Bapaknya meninggal, tidak punya rumah. Hidupnya susah tidak pengungsian. Setidaknya saya bisa dalam waktu lima menit melihat mereka tersenyum gara-gara makan biskuit yang saya kasih. Biskuit satu dulu. setelah saya menemui anak-anak ini, biasanya kita pulang habis itu pulang kan, nah habis saya kasih isteri kepadamu mereka setelah selesai saya terkejut, didatangi tiga orang anak perempuan datang, saya udah kemas-kemas loh Assalamualaikum Waalaikumsalam dia ya, amuk, dia Paman Abba Zubair Paman eh, saya kaget eh kenapa Namanya anak surya perempuan malu-malu gitu kan Sambil apa Sambil pegangi tangannya gitu sambil muter, -muter katanya Kenapa ini Eh kenapa Saya tanya langsung Kamu tadi belum dapat biskuit ya Sudah paman sudah Sudah, sudah ambil biskuit Terus ngapain di sini Ada yang bisa paman bantu Paman bisa minta tolong gak ya, itu. Saya cuma punya pikiran Anak-anak yatim ini kalau minta tolong paling apa ya Diberikan mainan Atau diminta biskuit tambahan Itu paling asli itu tapi sekali lagi saya harus kembali menelang rugah dan menumpahkan air mata Anak-anak kecil ini tadi anak-anak kecil yang dihadapan saya mengatakan Paman Paman bawa muskaf gak? Bawa muskaf Qur'an gak? Muskaf Quran, gak? Gitu. Saya kaget tuh Loh, kok tanya muskaf Qur'an ini anak, -anak yatim ini Paman bawa muskaf gak? Saya akhirnya mengatakan, wah saya gak bawa muskaf ya Terus kalau kamu minta mushaf itu buat apa? Gitu, saya tanyakan gitu kan anak-anak anak ini berkata seperti ini, paman. demi Allah kami itu ingin sekali mengapa Quran tapi kami tidak punya mushaf kami ingin sekali mengapa Quran tapi kami tidak punya mushaf Quran kami punya anda saya udah perasaan teradu-adu waktu itu saya dirum aja harusnya gemetar belurung aja sudah berdiri semuanya hati saya udah gak, gak ngaruh karuan Paman. Quran, minta Al-Quran, minta Al-Quran, ada enggak? Saya mengatakan, kenapa kamu tidak minta? Kamu kan anak miskin, kenapa tidak minta uang? Kamu kan kelaparan, kenapa tidak minta roti? Kamu hidupnya susah, kenapa tidak minta ini, tidak minta itu, tidak minta mainan? Anak yatim ini. Mereka meminta Al-Quran. Kenapa kita semakin memberikan keyakinan bahasanya, mereka yakin anak-anak, orang syamin, orang yang dipilih oleh Allah, Allah Ta'ala memenangkan agama ini? Sampai anak yatim yang hilang ayahnya dalam keadaan susah, rumahnya hancur Yang diminta adalah paman, paman punya usah Quran atau tidak Saya ingatkan insyaAllah besok paman bawakan untuk kalian usah Quran Janji ya paman ya? Janji Pulang saya Selama perjalanan untuk kembali ke markas, sudah saya tidak mungkin. saja Yang mikirnya, mikir mereka, yang mikir orang Indonesia kembali saya mikir orang Indonesia Ya Allah murid-muridku Seandainya kalian tahu, saudara-saudara kalian yang hilang, ayah yang hilang, rumah hilang, makilah Mereka berpikir ada Al-Qur'an. Saya ingin membaca Qur'an, saya tidak punya mushaf Qur'an. Seandainya kalian tahu. Misalnya. Saya pulang ke atas. Sudah berkeculaan tidak jelas nih. Kepikiran atas namanya. Besoknya saya kembali lagi, saya bawa biskuit lagi, saya bagi-bagi lagi. Ini nah ayolah, biskuit saya apa Al-Qur'an saya bagi. Qadarullah saya. Datang lagi si anak perempuan. Paman, uh saya kaget waktu, miss kelalaian ini lupa ini mana ini saya bilang jamnya. Paman, Qurannya mana paman? Aduh, astagfirullah lupa ya paman. Tak anak bawa flash. Anak-anak ini menangis. Aduh, nangis lagi. Gimana ya Allah? Paman lupa. Ini gimana paman? Kemarin kan sudah janji mau bawa Namanya lupa gimana? Terus. Sudah kayaknya kecewa sekali langsung pergi dia. Aduh saya langsung aduh, Perasaan bersalah sekali nih. Besoknya saya, pokoknya besok saya keluarkan Al-Quran untuk ke mereka Sudah saya pikir saya besok malamnya saya kembali ke markas Saya masukkan musab Quran sebanyak-banyaknya di tas Besoknya bawa lagi, bukan cuma Al-Quran Bawa lagi biskuit coklat sampai kusat bunuh Ayo Al-Quran, ayo ini, datang lagi ini Biskuit coklat cepat, satu, dua, tiga Ayo yang kemarin minta musab Quran ke sini Ngantri Saya tumpuk di meja itu Wah ya Allah, muka mereka berbinar-binar, matanya mata kecuhan. Senangnya mereka itu ketika kita memberikan musafir al Qur'an. Itu. Wah, terima kasih banyak al Qur'an mereka. Sekarang saya bisa menghafal al Qur'an tuh Mereka senang sekali. Dan al sudah tahu kan? Yang lebih senang daripada mereka siapa? Ya saya. Saya pulang terus, berlinakan air mata, ya bahagia. Ya itu pun tidak akan bertahan lama karena mat air mata kebahagiaan itu cuma sesaat bisa di disurya. Saya mengatakan yang yang yang kasihan itu. Hingga saya mengatakan kalau sudah begini ceritanya, se sebenarnya yang patut dikasihan itu bukan orang Sony yang kelihatannya ya. Yang patut dikasih ini ternyata kita kelihatannya. Ya. Kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta kita, sibuk dengan segala menak di sini kita lupakan Allah dan mereka, rumahnya hancur, bapaknya meninggal, semuanya habis, tapi mereka kembali kepada Allah dan itu baik untuk mereka. Kelihatannya patut dikasihani ternyata kita Saya mengasihan diri saya sendiri ternyata. Ternyata kita masih jauh sekali dengan dunia ya Allah. Ceritakan pada anak-anak pengabdi. -anak, ceritakan masalah ini betul ceritakan kepada mereka. Agar mereka tahu seperti apa perjuangan anak-anak itu tuh. Dan kenapa misi di Suriah ingin membuat lembaga, membuat lembaga syargi Untuk membuat mahal syargi Agar anak-anak ini kita bisa menjadikan anak ini para pembatulannya InsyaAllah mereka menjadi ucah kisah di dunia Inilah program-program kita Kalau kita di Suriah Kita akan bercerita banyak di sana Tentang keimanan, bagaimana membangkitkan semangat iman Membangkitkan semangat berkorban di jalan Allah Kalau sudah seperti itu Saya hey, cerita cerita yang saya alami selama satu tahun Sudah tumbuh-tumbuh Membuat saya itu malu sekali di hadapan Allah Membuat saya malu kepada diri saya sendiri Jadi waktu itu saya pernah bercerita Saya katakan seorang isan bukan orang yang hebat Dia ke kesulia Sendirian Satu tahun Biasa biasa. Yang ada di bom biasa Karena saya melihat orang-orang yang lebih luar biasa Jauh sekali daripada saya Seorang ibu, seorang ayah, seorang paman Itu memberikan contoh yang nyata Bagaimana tiga? Ketemu orang Perancis Antum dari mana ah? Dari Perancis Loh Perancis? Masih Perancis iya Jadi mau alaf dong? Iya mau alaf Berapa tahun masuk Islam? Dada dua tahun baru dua tahun masuk Islam iya Bakit, saya kalau sudah di nongkrong di Suriah. Dia masuk Islam di penjara gara-gara kasus kriminal Masuk Islam ketemu orang-orang Maroko Masih dia masuk Islam Begitu keluar dari penjara, dia penampilan sunnah pulang ke rumah, ibunya kaget. Tuh. Anakku kok jadi begini? Apa yang terjadi sama nah, dia? Mas, saya sudah masuk Islam. Ibunya bilang, "Masuk Islam ya ente? Kalau sudah gitu kamu keluar dari rumah ini dan saat ini juga jangan panggil saya ibu, kamu sudah sudah bukan anak saya." Langsung diusir oleh orang tuanya. Masuk Islam diusir oleh orang tuanya dia kerja, dapat gaji 1.600 dolar per bulan. Wah, antum kaya kalau gitu? Iya, kaya. Senang kalau gitu antum. Senang. Tapi ah, kita kan hidup bukan cuma nyari seneng toh Peset, saya, saya, dia ngomong gitu langsung Wah, otak saya udah, udah kayak dipau udah, teng gitu Tapi hidup ini kan bukan cuma untuk senang-senang toh -senang, Terus apa yang membuatmu berangkat ke surya ini? Demi Allah saya lihat internet, saya lihat darah kaum muslim yang ditumpahkan Saya ingin membela darah saudara saya Saya tanya, sampai kapan kamu di sini? Saya akan berjian sampai saya sahin Orang Perancis 2 masuk Islam Baru 2 tahun masuk Islam, dia mengatakan itu seperti saya. Hingga saya mengatakan, saya akan akan kok saya semakin tidak pantes masuk surga itu, saya akan akan melihatnya seperti itu. Ya dan kalau bagi umahat seorang ibu, saya juga ada cerita ibu itu. Saya datang ke desa namanya desa nasukbah di sebuah masjid. Waktu itu saya kan. Ingin membantu dengan teman-teman bantu pengadaan apa namanya? toa itu ya, untuk pengeras suara. Ketika kita sedang berbicara ada suara, nah, ada orang gumam itu di samping masjid. Ternyata anak-anak kecil mengaji. Mengaji ada yang nonton itu lagi satir gitu. Saya tanya itu, siapa yang mengaji anak-anak? Terus ada seorang Ivan bercerita itu yang ngajar itu seorang umahat Suaminya kemarin syahid. Karena Antun tahu, Akhy, itu anaknya juga barusan baru saja syahid. Jadi anaknya usia 14 tahun ikut berjejit pisabila kakinya kena ranjau putus dan ini eh bukan kakinya kena ranjau dan tembus ke perut akhirnya meninggal dan antun tahu akhir ketika diberitahu ibu ini diberitahu kematian anaknya apa yang dia katakan wahai bunda hmm. anakmu sudah meninggal dia yang katakan apa alhamdulillah Allah sudah menerima persembahanku alhamdulillah Allah telah menerima persembahanku wahai ummahat mereka ini didik anak-anak hmm. antum dan mereka itu betul-betul dijual di jalan Allah Untuk Allah yang rasulnya Bapak-bapak juga seperti itu Kemarin juga orang Syiah Masuk Islam Orang Syiah masuk Islam Anaknya ikut di Akhror Lusham Ikut di Akhror Di pertempuran terakhir baru beberapa hari kemarin Anak ini sahid, yang mantan Syiah ini sahid Ibunya ketika dikabari mengatakan Alhamdulillah sekarang kami bisa menangkap kepala kami di hadapan orang-orang bahawa kami juga punya seorang shahid di keluarga kami pengorbanan Syam Syam seperti itu banyak mengajiri kita dan kita memang harus peduli pada Syam ini karena bagi orang-orang yang merindukan tegaknya kembali kekuatan Islam di seluruh dunia itu harus tahu di hadisnya Rasulullah itu bermulanya dari Syam fitnah memang akan berguna di situ Dajjal akan dibunuh, dimatikan di situ, dibunuh oleh Isa. Imam Mahdi akan berperang di situ, dan Palestina tidak akan pernah bebas kecuali Suriah itu dibebaskan dulu. Makanya orang berbondong gondong ke Suriah, Karena mereka meyakini bahasanya dari situlah bermula. Dan pintu ini tidak akan tertutup hingga Allah akan memenangkan Islam kembali di ke seluruh dunia ini. Inilah Suriah. Kenapa kita harus punya saham di situ di perjuangan umat Islam Suriah? Karena itu sudah merupakan tanda-tanda kenabian Dan kita meyakini itu Dan kita sangat yakin kebenaran itu Dan kalau kita sudah yakin, tidak mungkin orang yang yakin itu Hanya bisa berpaku tangan, cuma menjadi penonton Gelotok-gelotok, tidak mungkin Tidak bisa Hingga saya berkata kepada pribadi saya Saya, saya pribadi Melihat keadaan nyesam yang luar biasa Yang semakin parah Darah dimana-mana ditumpahkan Saya mengatakan kepada pribadi Saya berdoa mungkin khusus ya Ya Allah, sekiranya engkau tampakkan penderitaan kaum Muslimin ini masih ditampakkan di mata saya, sementara saya tidak bisa membantu mereka, Ya Allah, kalau saya membacakan lebih baik saya dimatikan, lebih baik saya mati daripada saya melihat darah kaum Muslim itu bahkan sementara saya tidak bisa memberikan pertolongan apapun karena mereka, karena saya tahu. Karena saya tahu itu akan menjadi hujah di hadapan Allah Dan hujah darah itu adalah sangat berat Darah itu sangat berat nanti Karena kita tahu Dan kita sebenarnya bisa mengolong mereka dengan apa yang kita mampu Kalau kita tidak mampu Mereka akan menggugat di hadapan Allah Dan gugatan darah kaum musim itu sangat berat Di hadapan yang nah, lain Maka saya kata saya, Kalau bukan urusannya bukan ini Saya tidak tinggalkan dakwah saya Tapi urusannya juga berat Maka sudah tidak apa-apalah Sebisa-bisanya saya Lakukan apa yang bisa saya lakukan Terus apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya kita apa yang kita bisa lakukan? Berikan mereka harta yang terbaik, berikan kepada mereka. Sebagai wujud salah satu walak akhidah, al-walak loyalitas kepada kaum muslimin. Berikan. Apa yang kita bisa kepada mereka. Demikian. Ini sekedar oleh-oleh dari Suresh, ini masih banyak cerita. Tapi saya kira cukup, insyaallah nanti bisa disambung bisa pertanya jawab ngobrol masalah program kerja atau macam macam silahkan ditanyakan saya cukupi demikian. amanah penuh alhamdulillah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. terima baik, saya mau jujur jujuran. saya orangnya polosan saya ketika di setiap apapun event ini tujuan saya cuma satu, saya nyari uang sebanyak-banyaknya untuk suriah. Saya tidak tertutup suruh tutup, ini. Saya mau nyari uang sebanyak-banyaknya untuk suriah agar semuanya kaum muslimin yang punya kesempatan untuk ikut ambil... di dalam persatuan umat Islam al Ahlussunnah Suriah agar mereka bisa kita salurkan insyaallah amanah sampai tempat tujuan karena kita punya pengawas dari apa? Lajenah syar'iya di sana, dan kita punya teman langsung di sana mengawasi proyek-proyek kita, dan berada langsung di garis depan pertempuran. Kalau dikatakan tadi di siapa di, di pamfletnya apa tulis bahwa infak terbaik ya, bahwa infak terbaik, dan sementara kalau dikatakan bahwa infak yang terbaik saya sementara sampai saat ini nggak pernah yakin. Ketika ada acara sering ini membawa infak terbaik, kan apa? Infak terbaiknya masih disimpan di rumah dari dia kening. Jadi saya akan menunggu transparan oh, yang di sini ya silahkan yang terbaiknya masih menunggu <laughs> Jadi gitu ya. Insyaallah sampai itu. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat gerak kita. Ini ada pelajaran yang sangat luar biasa dari Syam ini. Inilah yang terjadi dengan keadaan umat Islam dan kita tidak boleh menutup mata. Demi Allah kita tidak boleh menutup mata. Kalau sudah menutup mata, konsekuensinya akan apa? Mengepalkan tangan. Biar menutup mata Oh jasa saya sudah ini paling itu. Enggak bisa. Karena darah mereka adalah darah kita, daging mereka adalah daging kita, sama. Dan mereka adalah penduduk yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Idah fasad al-usham lah kauin rofiqum. Ketika al-usham itu rusak, maka tidak ada kebaikan kepada kalian. Idah wafat fitanu al-imanu bisa. Ketika terjadi fitnah, maka iman tidak bisa. Dan Abu, kita kan sudah merindukan ini. Di mana umat Islam akan kembali ke dunia? Itu bermulanya dari saya bukan di Indonesia. Indonesia tidak masuk untuk buat. Bukan berarti kita ngajikan tidak. Tapi sam itu memang diberikan. Ada keutamaan-keutamaan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. <tuh> Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Fadal. coy Salam.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 kalau berbaca kita membacanya dari sudut lain yaitu tentang hikmah robbaniyah, bagaimana Allah mentakbiah daripada adanya ISIS ini, kita akan mendapatkan sisi yang sangat positif. Oke, kita dari sisi kerugian dulu negatif. Dengan adanya ISIS, ISIS ini adalah gerakan khawarit yang lebih khawarit daripada pendahulunya. Ini takfirnya kelas dewa dia. Jadi, kejelekannya ISIS ini mereka mewarisi kebengisan khawarit dan kedusaannya Ravidoh, jadi mengumpulkan Khawarid dan Ravidoh jadi satu itu Isis jadi memang mereka pertama masih diterima oleh penduduk karena waktu itu mereka belum membuat yang macam-macam lah apalagi mereka itu waktu itu mau amalahnya baik, tapi dalam perjalanan waktu setelah mendapatkan banyak kekuatan mulai mereka memaksa orang untuk berbaik dan sebagainya, mulai memaksakan gendak, mulai main kuno, main ini, main itu saya ketemu 3 bulan pertama, tapi itu diusir dari 4 kita Terus bagaimana? Memang itu sangat berat ya Dulu waktu itu banyak yang masih Fusnudhon Jadi Mujahidin masih menunjukkan, ah, masih masih sama Mujahidin cuma fitnah aja Ehingga Akhirnya karena Fusnudhon semakin menguat sering menusuk dari belakang Tapi sekarang sudah tidak Yang kemarin bersikap netral Yang, gak, gak, yang gak, gak ISIS, juga gak Mujahidin, gak melawan siapapun Sekarang semuanya sudah bersatu untuk melawan ISIS karena sudah sering menusuk dari belakang Dan dia itu mafia ISIS mafia minyak, jualan minyak, penjahat-penjahat itu saya tahu selalu masuk ngerti, kilang-kilangnya kan ngerti tuh, seperti itu dan mereka tidak ada orangnya majuhul banyak disusupi infiltran di ISIS itu dari orang-orangnya Partai Ba'as tuh jadi mereka menjadi psikopat yang luar biasa terus bagaimana? ada hikmah rohbanyinya begini di sisi lain, gak, apa? peperangan Syam ini akan semakin panjang karena ada musuh selain Nusairah menambah musuh, ISIS dan ISIS itu juga lebih ngawur daripada si A, kalau si A gak berani pakai bom mobil ISIS itu kapal, bawa mobil anak-anak kecil, 13 tahun itu suruh kita ya bawa mobil isinya TNT 40 ton itu di bleng. Lebih, kan di Mujahideen kan lebih lebih parah itu secara secara kerugian memang seperti itu cuma secara positif karena kita tetap berpungsi nudon ya kita harus punya sifat berpungsi nudon secara positif begini adanya ISIS ini, ini menjadi polarisasi kekuatan Kutub kekuatan itu semakin jelas Yang bulat takfiri pastinya ke isis Yang lain masih mesti tidak Jadi musuh itu jelas, tidak tercampur-campur Jadi dulu kelihatan malah masih bingung mengidentifikasi ini apa, ini apa Dan enggak sekarang, abu-abu sudah -abu hilang Jelas ya, kalau anak takfiri, bulat, masih ke isis, selesai ya? Di hikmahrobannya hanya terjadi polarisasi kekuatan hingga tidak tercampur Dan orang bersikapnya itu lebih jelas sekarang Itu salah satunya jadi, adapun masalah ini saya sudah terangkan. Itu adalah kuarat yang lebih kuarat daripada masa lalu. Kuarat masa lalu seperti yang anda ketahui, kalau kajiannya satu-satu, ya orangnya kurok, ya ahli kiroah, fikir mereka fikirnya mantap. Cuma itu kadang memahaminya itu tidak terlat, tak senangi. Kurok, abid ahli ibadah dan zahid orang yang sukar terhadap dunia. Isis tidak anak isis indonesia itu belum tentu, itu testnya ikro empat, belum tentu lulus ngasih ikro empat itu abid apanya, abid banyak mereka itu, mukosir ibadah-ibadah yang wajib-wajib aja, jangan kalian ya sunaya wajib itu aja loh Message. kalau khawar itu lu, zahid, orang yang zuhud ya, zuhud kan mereka, betul-betul zuhud sekali, kayaknya nggak doain sama dunia kalau isis sekarang nggak rakus, tamak-tamaknya luar biasa terhadap dunia bahkan untuk merekrut anggota mereka itu menawarkan apa? Gaji sekian ratus dolar Dengan fasilitas sekian-sekian Itu bedanya Tapi bengisnya ngalah-ngalahkan Dan pendustanya seperti Rofito Bahkan media-media corong ISIS di Indonesia Plek sudah pendustanya eh, Seperti takiyah mungkin ya Jadi media-media di Indonesia Yang banyak menipu Banyak anak-anak muda yang tertipu ya Mustabel Apalagi Fuah Apalagi itu yang azam media Itu memberitakan kan propaganda ISIS kan Itu huat sebanyaknya Karena bagi mereka mungkin yang mereka ambil adalah Sebuah hadis Rasulullah al harbu Khud'an Perang itu tipu daya Yang namanya perang media tipu dayanya tidak apa-apa pokoknya Bawah dapat mengikut sebanyak-banyaknya Tidak ada kejujuran Dan saya sudah buktikan Dulu ketika mereka memberitakan ISIS begini-begini Saya langsung cek di lokasinya Ternyata berbeda, terbanding 180 derajat Tuh Dan membuat kedustan yang luar biasa Bahkan mereka mau mengambil akun-akun zaman itu Akun siapa ya Akun Twitter yang menjadi rujukan ISIS Akun ini mengatakan bahasanya Dia berada di rotoh ibu kotanya ISIS Jadi keadaan di bawah hilafah Aman, sejahtera, sentuh, sanak, mur, dan sebagainya Propaganda kan Ternyata setelah dicek di beredar sama ditangkap itu adminya ditangkap sama polisi federal polisi apa polisi polisi cybernya India ternyata bukan di rokok buruh pabrik di India ngaku ya berada di Suriah dan itu dijadikan lucu di Indonesia anak-anak ini sisi itu nggak lucu ah ya? lucu sekali karena mereka bermainnya propaganda ini eh, seperti auto bilang kembali ya seperti itu Jadi, tapi kemarahannya jangan dilupakan terjadi polarisasi kekuatan sehingga kita bisa bersikap Oh kalau pasti takfiri pasti dia ISIS. Lah, takfir regulan itu wes. Adapun yang di Indonesia, Allahu taala Indonesia ini sengaja dipelihara isu itu. Ya, begitu, mungkin ada yang lain? Eh, Fadal eh, agak lebih dekat atau nanti seperti ini. Nah, kalau nanti betul memang kenapa sih kok sampai banyak yang beranggapan banyak yang salah anggapan tentang masalah surya ini karena kita tahu media mainstream media mainstream media utama kita yang kuasa itu kan kita tahu siapa pemilik-pemiliknya media mainstream dan mereka ini berbicara berita bukan berbicara masalah realita bukan berbicara masalah hakikat tapi berbicara masalah ranking orang media ini bicaranya masalah ranking industri media itu berbicara Netting mana yang bisa dijual Itu yang akan mereka publish Ini Ini dalam media, media orang sekuler itu Berbicaranya bukan masalah Hati nurani, bukan, tapi netting selama itu masih bisa dijual ya dijual Kalau tidak ya enggak Selama ini ya, dan kita tahu, termasuk Apalagi, sekarang yang mempunyai media Mainstream, media utama Di Indonesia ini kita tahu Yang megang TV itu siapa Yang megang koran itu siapa, kita tahu Orang-orang yang tidak senang sama Islam Ada pun malah masalah siak Ya kita tahu Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling pedosan Selangit bumi itu, itu orang siak Dan mereka memang Bermainnya cantik Ini yang yang, yang kita garis bawahi. Mereka bermain cantik, di ranah Di ranah, di ranah pemerintah Di ranah birokrasi, mereka bermainnya cantik Termasuk di ranah apa namanya Untuk mendoktrin atau mengambil pengikut Contohnya, di mahasiswa Mereka menggunakan Mut'ah Kawin kontrak, jadi gak usah pacaran Kamu mut'ah aja Kamu ngeluh gak zina, kamu dapat Pahala mut'ah Namanya mahasiswa ya seolah meneng lho Gampang aneh Kelonan gratis Tapi ini gak gratis, cuma kan tidak dianggap zina dianggap itu sebuah pahala, ya seneng aja mahasiswa Terus ada lagi di ranah Ibu-ibu, nih, hati-hati, ibu-ibu nanti to tolong di, di apa, diingatkan tetanggan sebagainya Atau diingatkan di lingkungannya Sekarang mereka orang si ah ini sudah menyerang di majelis-majelis taklim ibu-ibu dengan bahasa parenting. Kajian parenting orang tua cara didik anak itu dimotori oleh Dina Sulaiman. Dina Sulaiman itu tetekotnya si ah itu sekarang lagi menyerang di jamaah itu itu pengajian dengan dengan apa? parenting. Pertama ya parenting bagus-bagus nanti lama-lama ditarik Kerajian ilmiah juga banyak. Contohnya pembuatan apa, eh, apa namanya, kultural, kian kultural center ICC yang ada di Jogja, di Jakarta itu. Mereka bermainnya cantiknya kan. Nah kita kata itu mainnya subuh, subuh, subuh apa, subuh cepat, atau korek api. Mau ini teman-teman itu aja. Kita kalah di situ, mantislah. Tidak bisa bermain carik. Dan bahkan bukan tidak bermain carik, tidak bermain sama sekali, apatis. Jadi dengan adanya gerakan Si yang luar biasa, kita bersifatnya patiem, aja lah. itu ada apa-apa lah. Tawa kalbu Iran, nanti dianggarkan sendiri, tidak mengambil peran. Ini juga salah. Itu ya. Jadi, ya saat, saat ini apa sih tindakannya? Nyata saya kemarin ditanya gitu. Kalau seandainya ini ini memang kebijakannya kebijakannya kebijakannya adalah secara Islami, maka tidak ada jalan lain. Orang-orang yang menghina, menghina Umar Abdul Mukmin, menghina Sahabat, menghina Rasul bahkan. Ya kalau tidak mau disuruh tobat ya memang harus diselesaikan Hukumannya kan gitu Ibunda kita dibilang pelajar loh Aisyah dibilang pelajar loh Bahkan kehormatannya Aisyah lebih-lebih lebih daripada ibu kita sendiri kan gitu Sekarang mereka dia dibilang pelajar Oh ibu kita dibilang pelajar kita siap aja kan Siap bisa mengambil kehormatan ibu kita siap mati Apalagi cuma satu Itu kalau kita berbicaranya secara ideal memang gitu Tapi kita berbicaranya sekarang di ranah bagaimana secara hukum Secara kita berbicara hormat yang cantik kan disitu sandaran gitu, permain cantik. Nah, di situ nanti ada yang kompeten untuk membahas itu. Kalau saya kan cuma sekedar globalnya yang yang saya pikir seperti itu. Kalau alam ya seperti itu. Baik. Hey, memang itu, Pak. Me kita memang kalah di media mainstream. Mohon maaf. Media kita, coba ya majalah apa, ya majalah Al-Qur'an atau Asuna itu cuma kalangan terbatas pun. Kajian-kajian seperti ini kan di diangkat yang yang apa? Yang aktual sekali yang yang saat ini kan Kajinya kan banyak di ilmu. Sementara ini umat Islam di cekoi masalah opini, opini, opini dan sebagainya, opini dari media masa. Itu kan bukan fakta memang opini digiring secara digiring secara tidak sadar, dibelokkan arah langkah kita hingga orang menjadi apatis. Contohnya, wah oh, surya itu nggak sakit pikir dan sebagainya. Mohon Maaf ini ya kita berbicara masalah media seperti itu memang kita kalah di situ. Mau tidak mau kita akui. Bukan berarti kalah itu kemudian mengalah terus tidak. Harus ada upaya makanya dengan teman-teman saya sedang berupaya untuk membuat media tandingan yang mudah-mudahan Allah mudahkan ini lagi proses mudah-mudahan percayaannya banyak ini orangnya sedikit ya eh, seteras <laughs> baik, kebikiran mungkin ada yang lain mungkin, ya berbicara apa, apa? Eh yang dekat dulu eh, ya dekat dulu oke okay, masalah vaksin oke <coughs> masalah vaksin dan okay, ini perlu dipahami. Jadi ini ya. Kita kita ber, ketika berbicara suriah ini secara umum mereka sudah kembali kepada agama. Tapi dengan proses pembodohan selama 40 tahun untuk merubah mereka menjadi Islam yang ideal itu tidak semudah telapak tangan. Ini yang perlu dipahami. Ada yang mereka masih ngerokok, ada yang masih itu wajar. Wajar bukan berarti membenarkan. Wajar memang itu karena itu kan apa? Mereka sudah berurat akar kemaksiatan itu. Tapi di situ mulai ada Mujahidin dididik dan sebagainya, diajar ilmu syari dan sebagainya Untuk pun faksi-faksi itu kan banyak sekarang jabah islaminya itu udah Yang paling besar ya sekarang kumpulannya Jaisul Fad itu paling besar Karena seluruh kelompok-kelompok Mujahidin itu berada di dalamnya, seluruhnya tanpa kecuali Dan ketika mereka ada permasalahan langsung diselesaikan di mahkamah syariah Aduh namanya orang Walaupun bagaimanapun namanya orang bersinggungan kadang tersinggung, kadang apalagi tersinggungnya uang mereka bawa berdele itu kan tapi itu bisa diselesaikan di makanan syariah dan proses mereka alhamdulillah mulai proses mereka mulai ada taklim taklim di mujaidin mulai ada taklim mulai mereka sholatnya mulai terjaga dan sebagainya itu proses tu ada adapun secara, secara akida saat ini memang <tuh> yang saya tahu ya kalau kita baca kitab-kitab yang dibagikan di di apa di di, di makor makor markas yang mujaidin tu Contohnya kitabnya akidah itu biasanya yang banyak kitabnya Syaibin Bas, Sya'usaymin, Rahimahullah, Rahimahumullah itu para ulama itu banyak di situ kitab-kitab itu ada di situ. Itu antum sudah bisa bayangkan lah. Saya tidak menyebut apapun tapi saya menggambarkan seperti itulah keadaannya, ngajinya seperti itu. Dan Saya biasa mendampingi para mas saya untuk memberikan taklim di Mujahidin dan pakai kitab itu dan di Madrasah-Madrasah pakainya kitab itu. Dan anak-anak kecil belajar kitab contohnya usul salasa. Belajar kitab ushul salasa anak kecil ini belajar kitab ushul salasan matanya dihafal semua mulai dari awal halaman pertama sampai halaman terakhir matanya dihafal matan menghafal matan anak kecil itu menghafal matan akidah dan saya tahu sendiri itu adapun kalau ada maksiat yang begini begitu itu namanya proses kita tidak mengatakan mereka bukan malaikat tidak tidak perubahan tidak. ada orang yang bisa langsung berubah ada yang perlu proses ini yang kita hargai tapi perubahan mereka ke arah yang lebih baik itu yang kita hargai jadi saya sangat menyesalkan ada dulu para pencela di, di Suriah ada mencela Mujahidin. Kok Mujahidin begini dan begitu dan begitu. Ada aduh ini orang ini ya. Hargai sebuah perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik itu kita hargai. Oh kalau antum dicari celah-celahnya juga banyak sekali menyelay orang terus gitu. Itu. Ya bersikaplah yang dimaknai gitu. Baik. Eh, siapa tadi? Apa, eh, Pak? Oh ini, menarik ini, Mbak. Oke. Okay. Isis itu musuhan sama Asad, musuhan sama Asiah, musuhan sama Mujaidin. Mujaidin itu musuhan sama Asad, musuhan sama eh musuhan sama Asad, musuhan sama Asiah, musuhan sama Isis. Isis eh sementara Si itu musuhan sama Isis juga musuhan sama Mujaidin. Memang seperti itu ya. Jadi berantemnya itu banyak banyak sisi gitu Tapi ada yang lucu. Isis ini punya kaidah fikih yang mereka mengambil dari sirahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang yang murtad dan tidak membayar zakat. <tuh> Jadi mereka juga muslim mujahidin juga muslim si'ah. Tapi dalam perjalanannya mereka mengatakan kalau si'ah itu kan kafirnya kafir asli. Kalau mujahidin itu murtad. Maka hukumnya begini. Kita lil murtaddin aktanu min kita lil kafir asli, kafirin asli. Memerangi orang yang murtad itu lebih jauh kan? daripada memerangi orang kafir asli Makanya mereka kemarin datang, kalau kalau kami orang-orang ISIS Kalau kami sampai di Palestina maka yang akan kami perangi bukan Yahudi dulu Kami akan perangi Hamas baru perangi Yahudi Saking gedungnya mereka punya pikir itu seperti itu Di posisinya seperti itu si kan? Sikapnya juga, juga sama Kepada, kepada Israel ya juga keras tapi untuk sementara mereka memfokuskan pertempuran melawan mujahidin karena dianggap murtad mortar itu ngapu sih bukan ngapu sih pak kita korban ya kita udah dibedili sama ISIS soalnya <laughs> teman aneh setim lagi melakukan rib, apa liputan di medan ribat waktu itu ada Aror ada Nusroh dalam satu parit ada ISIS belum kekir ya lagi enak-enak ribat tongkrongan anak ISIS kau kang akanya zgrek zgrek ya todongkan kaget tuh oh, teman-teman We kita ini nanto ikhwan ya kita nanto ikhwan, lah satu lukup jawian, atau bertatur gitu bilangnya. Tak buduh kalau sama kalan bertat. Wah gede ni. Di berontak betul sampai kamera saya hatur kemarin. Tempat saya untuk selawat ya Allah selawat le. Jadi dibuduh di bedah sama ISIS. Tempat tim sekarang ni ada di Suriah yang yang kita bisipet di Suriah. Tiga hari di kempung sama ISIS di berontak itu bahkasnya dulu anak isu sibuk dusta itu misi medis surya gajal e, ente gak ngerti ente e, ente kesurya sana loh gak ngerti <laughs> kita bisa berbicara ini bukan cuma sekedar memaparkan fakta orang lain kita jadi korban <laughs> gundeng tenar orang isu <laughs> itu oh, kita ini pegang petugas kemanusiaan main sikat loh itu yang terjadi sel itu saking jahatnya ini hey ken ada yang lain kalau uh... saya belum Isbulat. Isbulat itu siyah, Pak. Hmm. Jadi ya itu. Sebenarnya ini salah satu Hikmah Suriah itu, Hikmah Suriahnya itu setelah terjadi pertempuran di Suriah itu menyingkap hakikatnya siyah lebar-lebarnya. Dulu terus terang saja, mungkin di antara kita ada yang pernah ada kagum sedikit dengan Isbulat. Ya, waktu perang melawan Israel di Lebanon, Isbulat gagah, menang dia itu banyak termasuk salah satunya siapa? Sayyid Fordowi kan dulu mengatakan takrim baina si'ah wa sunnah kan itu pendekatan antara al-sunnah dan, dan si'ah kemarin setelah peristiwa Suriah beliau rujuk gak ada takrim takriman gak ada pendekatan memang jauh antara timur dan barat gak bisa didekatkan Rizbulat itu ikut berperang di Suriah ikut melawan Ujahidin nah, tapi terakhir, jumlah terakhir sekitar 3000 milisinya Rizbulat itu udah mati tidak tewas. Dikirimi peti mati sudah kemarin di Libanon. Sebulan. Jadi gini. Kekuatannya Rezim itu. Satu Rezim Nusairiyah. Dua Rezimulat Libanon. Tiga si Afrofiloh Iran. Banyak. Keempat. Kadibah Fadil Abbas irak, Kelima si afghanistan Pakistan. Keenam Rusia. Ada Korea juga. Ada sinyal juga Banyak ya Banyak Jadi mereka itu Secara sekarang dasar Asar sudah tidak punya kekuasaan Dia cuma jadi boneka apa jadi, jadi sekarang yang memegang, memegang kendali itu Iran <tuh>, Tuh, peta politiknya seperti itu Nusair ya, dulu Si Ahnya Basar sama si Iran itu beda sebenarnya Si Anusairah sama Rafidoh itu beda. Si Anusairah itu kalau kita katakan si ah Rafidoh kan kafir. Kalau si Anusairah itu kuafir dia itu. Pol kafir mutlak pisan. Eh sudah di atasnya Rafidoh dia kafirnya. Kalau si Airan, dia masih ada haji, masih ada jilbab, masih ada salat walaupun nyeleneh-nyeleneh masih ada puasa, ada. Tapi si Anusairah enggak dikenal itu semua. Si Airan itu enggak dikenal. Puacanya selamatin mereka bejat bejat sekali. Si kebejatan yang luar biasa dari orang si Anuseria ah enggak punya malu bejat, enggak kenal sama yang saleh. Itu si Anuseria. Ah ya. Ini penting nih. Dulu antara si Anuseria ah dengan si Arvitha itu saling mengkafirkan. wafir kafiran dulu. Jadi si Iran dengan dengan Basar itu dulu enggak enggak agak CS dengan dinastinya nya Asat itu enggak CS. Tapi setelah namanya sama-sama sesat ya akhirnya saling membantu. Karena merasa kepentingannya ketika Mujahidin akan menang Karena apa? Kalau Mujahidin menang kan Satu akan mem mem memerangi Lebanon dan mem memerangi Iran Ya eh, sudah keter-keter mereka Akhirnya mereka gabung sama bahasa satu yang dikafir-kafirkan sama itu Sama mereka sendiri Ya kalau kita mengatakan walaupun saat ini mereka bersatu Ya kita yakin dengan apa yang di firmankan oleh Allah, Allah Ta'ala Tasabum jami'an Bakuluhum shakta Engkau mengira bahasanya mereka itu bersatu padu Padahal mereka itu berpecah belah orang, -orang siak itu tuh seperti itu kekuatannya sudah semakin melemah. Adapun di Indonesia kita harus waras fardal. Di mana, di mana bumi itu ada orang siah biasanya ada gisroh. Jadi kita harus ingat itu. Setiap ada orang siah di sebuah tempat pasti bikin gisroh dia. Nah, apalagi sekarang sudah masih mereka kita juga siap-siap saja ya. Persiapannya mulai dari ilmu keimanan juga termasuk fisik lah. Ini mah kita bisa lari, lompat lo, pagar, buka kecantol nanti kan gitu. Jangan sampai di perkecanal pagar melayu, eh. lompat malah kecantol pagar kan gitu. Yaitu anak-anaknya belajarilah yang yang laki-laki itu anak-anak mulai belajar puasab pagi sore 20 kali. Kayak di Halmahera itu anak-anak itu anak anak di sisi saya sebelum masuk kelas habis mereka solat tuha sini sini ya puasab dulu sama pak guru 20 kali lari. Saat, ditemani, biar kencang badannya itu macet kelapa, winter mereka macet kelapa gitu ya itu, ada yang lain ya, skip baik, cukup baik Alhamdulillah, kalau cukup, demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan, inilah program loyum kita di surya insyaallah ini akan berlangsung karena pertarungan ini akan panjang sekali karena ini sudah masuk malamah bubro insyaallah saya tidak memastikan, tapi saya saya Pak ada keyakinan enggak memastikan tapi ada keyakinan ya itu ini sudah berbang malham kubur pertempuran terakhir punya ketiga karena Bapak sudah semua itu masalah surya itu bukan cuma satu dua negara tapi sudah puluhan negara yang terlibat dan itu kompleks sudah tidak bisa diselesaikan jadi masalah surya ini karena ini apa karena masuk nubuat gitu baik demikian sudah tidak ada pertanyaan e, saya Cukupi. Saya mohon alam kepada Allah Ta'ala kalau ada kesalahan Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada Bapak Ibu yang telah bersedia Membantu atau menyerahkan sebagian hartanya untuk rakyat surya Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum.